Shalatu warahmatullahi wabarakatuh Rasulillah wa, wa, wa pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang pertama dari kitab Ulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh salah satu Dewan Pemberi Fatwa Negeri Saudi Arabia yaitu Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah al Fauzan, hafizullah ta'ala dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembacaan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-An'am Ayat 151 sampai 153 Yang ayat-ayat ini dikenal dengan wasiatul Asri wasiat yang 10 Dan insyaallah kita lanjutkan pembacaan kita pada Yang berikutnya yaitu halaman 19 pada buku cetakan saya pada buku yang ada pada saya. <clears throat> Dalil berikutnya adalah ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata penulis, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dan telah berkata Ibnu Mas'ud yang Allah ridha kepada beliau Siapa Ibnu Mas'ud? Bisa kalian lihat di bawah Ibnu Mas'ud Dia adalah Abdullah Ibnu Mas'ud Bin Ghafil Bin Habib Al-Hudali ya, Ini nasab beliau Abdullah Bin Mas'ud Bin Ghafil Bin Habib Al-Hudali Sahabiyun Jalilun Beliau adalah seorang sahabat yang mulia Minasabikinal awalin Termasuk dari orang-orang asabikunal awalun Yaitu orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam ya. Min kibari ulama'is sahabah Ibnu Masud ini termasuk dari tokoh besar Dari ulama' dari kalangan sahabat Jadi beliau bukan hanya seorang sahabat Tetapi juga alim dari kalangan ulama' sahabat bukan hanya seorang alim dari kalangan ulama sahabat bahkan beliau adalah kibar ya beliau adalah kibar orang yang diseniorkan dari sisi keilmuan iya kedudukan yang sangat besar yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lazaman nabiy sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud ini seorang yang selalu menemani Nabi SAW alaihi wasallam. Tuwfiya sanatasnataini wa thalathina hijrah. Beliau ini meninggal tahun 32 Hijriah. Ya, beliau meninggal tahun 32 Hijriah. Kata Ibnu Mas'ud, "Man arada ayandhura ila Muhammadin" Barang siapa yang menginginkan untuk melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu yang mana di atas wasiat itu ada stempelnya Nabi. Ya. Ada stempel beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ketika meninggal dunia tidak sempat memberikan wasiat Tidak sempat memberikan wasiat Ketika beliau hendak menulis atau naam men mengimla mendiktekan wasiat beliau Akan tetapi ketika itu ya karena kondisi yang tidak memungkinkan Akhirnya beliau tidak jadi memberikan wasiat Iya Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin untuk melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sesungguhnya beliau tidak meninggalkan dalam meninggal dalam keadaan tidak memberikan wasiat. Kalau kalian ingin lihat apa wasiat Nabi, maka baca ayat ini maksudnya. Demikian. Iya. Kata Ibnu Mas'ud ini dijelaskan nanti di syarahnya. Kita baca dulu hingga selesai. Fal yaqra ta'ala Maka hendaknya dia membaca firman Allah Ta'ala Yaitu firman apa? Tiga ayat yang kemarin kita baca Yaitu tiga ayat 151, 152 dan 153 dari surat Al-An'am Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT Apabila ini teranggap sebagai wasiat Maka tiga ayat ini adalah ayat yang penting untuk kita perhatikan Ayat-ayat yang penting untuk kita pelajari. Dan kemudian untuk kita amalkan. Apabila di dalamnya terkandung larangan, maka hendaknya kita berhenti. Tidak boleh melakukannya. Apabila di dalamnya ada perintah, maka hendaknya kita naam lakukan. Perintah dalam naam yang terkandung dalam tiga ayat tersebut. Iya, Kata Ibn Mas'ud, Falyakro' kaulahu ta'ala, hendaknya dia baca firman Allah, Kul, Katakan wahai Nabi Kesinilah kalian Mendekatlah kalian Aku akan bacakan Apa yang diharamkan oleh pencipta kalian Apa yang telah diharamkan Oleh pencipta kalian Atas kalian Ila kaulihi sampai pada firmannya Wa anna hadha sirati mustafiman Fat Eh, uh. Iya Baik kita baca syarahnya. Wasiyah, apa makna wasiat? Wasiat itu adalah al-amru al, al muakad al-muqarrar. Wasiat itu adalah sebuah perintah yang ditekankan dan lagi ditetapkan. Iya, kalau ada orang tua kita meninggal lalu menitip wasiat, maka barakallahu fikum harta warisan itu tidak boleh dibagikan, ya, tidak boleh dibagikan dulu, ya, sampai wasiatnya ditunaikan ya sampai wasiatnya ditunaikan. Jadi di dalam waris ya ada beberapa perkara yang menam, menjadikan harta warisan itu ditunda dulu sebelum dibagikan kepada para pewaris. Di antaranya apabila si mayit meninggalkan hutang. Di antaranya pula apabila si mayit sempat mengeluarkan wasiat. Maka wasiat dikeluarkan lebih terdahulu Walaupun dia tidak boleh lebih dari sepertiga harta sima simayit. Iya. Wasiat al-amru al-muakht al, al muqarrar al Wasiat itu adalah perintah yang ditekankan lagi ditetapkan. Iya. Jadi naham sesuatu yang amat amat penting untuk ditunaikan oleh orang-orang setelahnya. Iya. Allah tiyalaih khotamuhu yang mana di atas wasiat itu ada stempel beliau khotam dikatakan oleh syekh. Soleh Fauzan di bawahnya kalian lihat khotamuhu al khotamuh bivat hita ya khotam itu dengan cara menfatahkan huruf ta taknya khotam kasriha. boleh juga dikasrohkan jadi boleh dibaca khotam boleh dibaca khotim iya hilkatun datu fasin min goyriha iya dia adalah Barakallahu fikum. hilkoh ya seperti lingkaran ya dalam hal ini cincin ya yang memiliki fas min bairiha ya na'am yang dia memiliki ukiran ya dari bahan yang lain wa khatamtu al-kitabi bimakna tabaatu ya. ketika ada kalimat khatamtu al-kitabi aku mengkhatam di atas buku ini maknanya taba'tu aku menstempelnya. Ya. Yeah. Baik, al-manal ijmali lil athar, makna global dari athar Ibnu Mas'ud ini. Yadquru Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Mas'ud yang Allah meridhoinya. Ahlan, Mas'ud yang Allah meridhai beliau beliau menyebutkan Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law wasa, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam andai beliau berwasiat lam yusi illa bima wasa billahu taala maka nabi tidak mungkin berwasiat kecuali apa yang diwasiatkan oleh Allah tabaraka wa taala ya perhatikan nabi andai beliau membu membuat wasiat sebelum meninggalnya Maka wasiat tersebut pasti tidak, tidak keluar dari wasiat Allah Tabaroka wa ta'ala. Ya. Maka sesungguhnya Allah sungguh telah berwasiat dengan apa yang di dalam ayat-ayat ini. Allah telah berwasiat dengan apa yang ada di dalam tiga ayat di surat Al-An'am ini. Surat 151, 152, 153. Li'annahu subhanahu qad khatama kullawa kull ayatin minha biqauli. Kenapa kita katakan ini wasiat Allah? Karena Allah subhanahu yang maha suci sungguh telah menutup setiap ayat di sini ya di akhir sur ayat 151, di akhir ayat ke-152 dan di akhir surat atau ayat yang ke-153 Allah tutup dengan firman-Nya Dhaliqum wasakum bihi yang demikian itu dia wasiatkan kalian dengannya. Ya, jadi tiga ayat ini memang wasiat Allah. Wa ya. inna maqala ibnu Mas'udin dalika. Hanya saja ibnu Mas'ud menyebutkan itu. Ya, kita ingat kalau ada inna dikasih ma maka disitu apa pembah pembatasan. Ya. Hanya saja. Jadi tidak ada sebab yang lain. Kenapa ibnu Mas'ud mengucapkan itu? Lamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni ketika Ibnu Abbas, Ibnu Abbas yang Allah meridai beliau dan ayahnya mengatakan inarziyata kullar rziyah sungguh kerugian pada setiap kerugian apa? mahala bainana wa bain ayyaktubalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Sesungguhnya kerugian dari semua kerugian adalah sesuatu yang menghalangi kita dengan apa yang Rasulullah hendak tulis pada wasiatnya. Ya, tadi saya cerita ya bahwasanya ketika Rasulullah saw sakit yang menghantarkan beliau kepada kematian, ya pada wafat, ya barokallahu fiqum. Rasulullah hendak menulis wasiat, mendiktekan wasiat, akan tetapi dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya beliau batal. Iya diceritakan karena ketika itu beberapa orang dari kalangan sahabatnya mereka berselisih. Ada yang semangat agar Rasulullah memberi wasiat, ada yang melarang karena kondisi beliau yang sedang sakit payah, ya, naham, yang mengatakan cukup wasiat itu di dalam Al-Quran. Akhirnya Rasulullah tidak jadi memberikan wasiat. Ketika itu Ibnu Abbas mengatakan inar roziyah, kular roziyah. Sesungguhnya kerugian di semua kerugian adalah sesuatu yang telah menghalangi kita dengan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <Sul> Pada Karohum ibnu Masudin radhiyallahu anhu maka ibnu Masud yang Allah meridhai beliau pun mengingatkan mereka, mengingatkan para sahabat. Ana indahum min al Quran majfihim. Sesungguhnya mereka memiliki dari al Quran apa yang telah mencukupi mereka. Jadi yani dalam al Quran sudah ada wasiat Allah dan wasiat ini cukup. Fa'inan nabiya. Karena sesungguhnya Nabi saw. Law wasa andai beliau berwasiat Lam yusi illa bima fi kitabillah Maka beliau tidak akan berwasiat Kecuali apa yang telah diwasiatkan di dalam Al-Quran ya. Dan kita tahu Di tiga ayat ini Apa wasiat yang pertama Wasiat yang pertama fikum, Adalah Agar kalian Tidak menyekutukan Allah Dengan satu apapun. Qul ta'alau ma harrama rabbukum 'alaikum ala tusyriku alla tusyriku bihi syai'an. Agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Sehingga ini menunjukkan larangan yang paling besar yang Allah dan Rasulnya wasiatkan kita. Hati-hati dari perbuatan asyriku billah. Munasabatu hadzal athar lil bab. Sekarang kaitan kaitan asar ibnu Masud ini dengan bab yang kita baca apa sih korelasinya korelasinya bayanu annama dhukirafi hadihil ayat penjelasan apa yang disebutkan di ayat-ayat ini kamahuwa wasiatullah sebagaimana itu adalah wasiat Allah fahuwa wasiatu rasulihi dia adalah wasiat rasulnya ketika ini adalah wasiat Allah maka itu pun adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima ausallahu bihi karena Rasul alaihi salatu wasallam akan berwasiat dengan apa yang Allah wasiatkan ma yustafadu min qaul ibnu mas'udin sekarang apa yang bisa diambil faedah dari ucapan Ibnu Mas'ud faedah yang pertama Ahamiyatu hadihil wasaya al-ashri ya, Ucapan Ibnu Masud ini menunjukkan kepada kita Amat pentingnya wasiat yang sepuluh ini ya, Wasiat yang sepuluh ini ya, Apa saja? Yang pertama barakallahu fikum Larangan dari berbuat kesyirikan Yang kedua Perintah untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua Ketiga Wasiat agar tidak membunuh anak-anak Karena takut miskin Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mereka membunuh anak-anak mereka Ada yang laki-laki Ada pula yang membunuh anak perempuan Yang keempat Adalah wasiat untuk tidak mendekati perbuatan maksiat Kekejian Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi Yang kelima wasiat untuk tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Iya. Apakah dia jiwa seorang muslim ataukah jiwa orang kafir yang diharamkan? Karena tidak semua jiwa orang kafir itu dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala muahadan. Barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, yakni yang ada perjanjian damai dengan dia Ada pula Naam, orang kafir yang diberikan Perlindungan oleh kaum muslimin Atau pemerintah kaum muslimin Seperti duta besar dan lainnya Barang siapa yang membunuh Kafir mu'ahad ya Maka dia tidak akan Mendapatkan bau surga Nah, kafir Yang dibolehkan untuk ditumpahkan Darahnya adalah kafir Herbi, kafir yang Memerangi kaum muslimin. Iya. Kemudian yang keenam adalah wasiat untuk tidak boleh mendekati, memakan ya harta anak yatim. Iya, untuk memanfaatkan harta anak yatim tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat untuk anak tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah perintah untuk menunaikan timbangan literan dengan adil. Berusaha untuk adil ketika dia menim, menimbang. Yang kedelapan adalah perintah untuk adil dalam berucap. Iya, ketika dia berkata berkata dengan adil baik untuk orang yang dekat ataupun yang jauh. Yang kesembilan adalah perintah untuk menunaikan wasiat. Ya, Allah subhanahu wataala. Yani untuk taat terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wataala. Kemudian yang kesepuluh Adalah berpegang teguh Dengan barakallahu fikum Jalan Allah Berpegang teguh dengan jalan Allah Dan petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini dia wasiat sepuluh Yang sudah kita baca Pada pertemuan yang lalu Iya Kita lanjutkan barakallahu fikum Kepada dalil berikutnya dan ini adalah Dalil yang terakhir di bab yang pertama ini Iya Dalil yang terakhir adalah sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim Kita baca Wa'an Mu'ad ibn Jabalin Dan dari Mu'ad putra Jabal Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang Allah rida kepadanya Kala Mu'ad berkata Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin Aku pernah membonceng Nabi di atas himar Aku pernah membonceng Nabi di atas keledainya Faqala li Beliau berkata kepada aku Ya Mu'ad Wahai Mu'ad Atadri mahaqullahi ala ibad Tahukah engkau Apa hak Allah atas para hamba-hambanya Wahai Mu'ad tahukah engkau apa hak Allah yang wajib Ditunaikan oleh hamba-hambanya Wa mahaqul ibad Alallah dan apa hak Hamba yang akan diberikan oleh Allah Kul tu kata muat Allahu wa rasuluhu alam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kala Rasulullah mengatakan hakulillahi alal ibadi hak Allah atas para hambanya ayabuduhu wala yushriku bihi syi'an hak Allah atas para hamba adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Dia dengan satu apapun. Lihat, ini hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seluruh hamba. Agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak memberikan ibadah itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul ibadih ala Allah dan hak hamba yang akan diberikan oleh Allah. Hak hamba atas Allah, Alla yu'adziba man la yushiriku bihi shay'an. Hak hamba yang akan diberikan oleh Allah adalah Allah tidak akan mengadab. Allah tidak akan mengadab seseorang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ini adalah satu dalil. Di antara dalil-dalil yang ada bahwasanya Barakallahu bahwasannya fikum, seseorang yang mati dalam keadaan dia bertauhid. Dalam keadaan dia tidak berbuat syirik, walaupun dia melakukan dosa-dosa yang lain, ya masih mungkin dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Maksudnya dimaafkan apa? Masih mungkin dia tidak diadab oleh Allah Subhanahu Wataala. Walaupun dia diadab, maka adab itu tidak akan menyebabkan dia kekal. Akan tetapi adab itu nanti suatu saat akan berhenti dan orang yang bermaksiat itu akan dibersihkan oleh Allah untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Iya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan hak hamba atas Allah Allah tidak akan mengadab, tidak akan mengadab seseorang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Kultu, aku katakan kata katamuat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afalubashirun nas, tidakkah aku kabarkan Berita gembira ini kepada manusia. Ya. Tidakkah Aku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Rasulullah, لا تبا شرهم Jangan kamu berikan kabar gembira ini kepada mereka nanti mereka akan bersandar begitu saja. Maknanya apa? Nanti akan dijelaskan oleh penyarah bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'ad, kondisi masyarakat ketika itu belumlah seperti Mu'ad. Ya, Belum Barakallahu fikum Faham seperti fahamnya muat ya. Orang yang faham terhadap agama Ketika diberikan kabar gembira Seperti ini Dia justru akan semakin bertambah semangat Untuk beramal soleh Akan justru bertambah banyak Beramal-amal kebaikan ya. Tapi kalau orang yang tidak faham dia akan memahami hadis ini Wah kalau begitu yang penting saya tidak berbuat syirik Saya akan masuk surga Walaupun saya minum khamer, walaupun saya mencuri Walaupun saya bermaksiat dan lain sebagainya Yang penting tidak berbuat syirik Karena itulah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'ad Untuk memberitahu hal ini Ketika itu Iya, di dalam sebuah hadis disebutkan Bahwasannya akhirnya Di akhir hayat Mu'ad Ketika beliau hendak Naam wafat Menjelang wafatnya Mu'ath pun Akhirnya memberitahu hadis ini pula kepada manusia kepada ik saat itu. Ya, karena beliau khawatir akan teranggap sebagai orang yang menyembunyikan ilmu dan kondisi manusia ketika itu sudah berbeda. Ya, mereka tahu bahwasanya hadis ini tidak bisa dipahami bahwasanya seseorang harus leha-leha kalau begitu ia ya tidak perlu beramal saleh. So, iya, kondisinya sudah berbeda. Ya. Mari kita baca barakallahu fikum Ya, syarah dari hadis ini Sekarang kata Syekh Salih fauzan habidahullah Tentang Mu'ad ya. Mu'ad Beliau adalah Mu'ad ibn Jabalin Mu'ad bin Jabal Bin Amr Bin Aus Bin Ka'ab Bin Amr Al-Khazroji Al-Ansari ya, Beliau tergolong dari Om Ansar Orang-orang eh, yang menyediakan tempatnya di Madinah Menyambut kedatangan Para muhajirin muha eh. Sohabiun jalilun Seorang sahabat yang mulia Mashhurun Yang masyhur terkenal Min a'yanis sahabah Termasuk dari tokoh para sahabat Wa kana mutabahiran fil ilmi wal ahkami wal quran Dan beliau termasuk orang yang mutabahir Mutabahir itu orang yang sangat dalam ilmunya sangat luas ilmunya makanya disebut dengan bahar bahar itu laut artinya iya seorang yang Mutabahir orang yang amat luas amat dalam keilmuannya ya dan juga hukum-hukumnya dan juga tentang Al-Quran Badrin beliau ikut pada perang Badar ya, perang Badar ya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal pertempuran kaum muslimin dengan musyrikin yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah telah menghapus dosa orang-orang yang ikut pada perang Badar. Iya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah Allah ampuni dosanya ya, jaminan masuk surga ya dalam kondisi mereka masih hidup ketika itu. Wa ma ba'daha dan juga ikut pada perang-perang setelahnya. Wastakhlafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau sebagai khalifah ya ala ahli Mekah bagi penduduk Mekah yaumul fathhi pada hari dibukanya kota Mekah lihat iya ini menunjukkan keutamaan Mu'ad padahal beliau bukan penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah iya sekian banyak para sahabat yang mereka adalah penduduk Mekah asalnya. Tetapi ketika Mekah dibuka, ya, dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu manusia butuh kepada seorang pemimpin yang berilmu. Iya, dipilih Muad bin Jabal walaupun beliau seorang ansor Iya. Yu'allimuhum dinahum. Iya, agar Muad mengajarkan mereka agamanya. Tsumma ba'athahu ilal Yaman. Kemudian Nabi setelah itu mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Qadhiyan sebagai hakim. Wa mu'alliman sebagai pendidik pengajar. Wa mata dan beliau meninggal di negeri Syam. Lihat. Iya. Iya. Beliau dari Madinah kemudian menjadi gubernur Mekah, kemudian menjadi qadhi kemudian sampai perjalanan beliau ke Syam dan meninggal di negeri Syam. Ya. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah kemuliaan. Ya. Sanata 18 pada tahun ke-18. Walahu 38 wa aman. Dalam kondisi ketika meninggal usia beliau baru 38 tahun. Ya. Meninggal di negeri Syam usianya masih 38 tahun. Bisa dibayangkan ketika jadi gubernur di Mekah itu berapa tahun beliau? baru 20 sekian. Eh, atau kurang. Eh, bisa dibayangkan betapa beliau belianya ketika diutus ke negeri Yaman ya menjadi pendidik, menjadi pengajar ya dan barakallahu fikum ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu. Mungkin kita pernah mendengar kisah Ibnu Abza. Ibnu Abza ini seorang budak hitam. Ya, seorang budak dari Budaknya orang-orang Mekah Pada zaman Umar Ibn Khattab Menjadi khalifah Umar pernah pergi ke satu tempat Dan di tempat itu beliau bertemu dengan Gubernur Mekah eh. Umar berkata kepada dia Manistakhlafta ala ahli wadi Siapa yang engkau naam? Siapa yang engkau jadikan pemimpin Penggantimu Khalifah pada penduduk Mekah Kata gubernur tersebut ibnu Abza. Saya titipkan penduduk Mekah itu kepada ibnu Abza. Siapa ibnu Abza? Kata Umar, dia adalah Maulamin Mawalina, bekas budak dari budak-budak kami. Umar heran. Apakah kamu mengangkat untuk penduduk Mekah yang di situ ada Kaabah, yang di situ tanah haram. yang di situ ada orang-orang Quraisy yang punya nasab yang baik, nasab yang tinggi, sebaik-baik nasab. Lalu kamu jadikan pemimpin dari kalangan budak, kata Gubernur ketika itu Innu Kariun Nikita wa alimun bil faraid Ibnul Auzbza adalah seorang yang pandai dalam ilmu Al Quran. Mampu dia menghafal Al Quran dan juga yang terkait dengan ilmu-ilmu Al Quran dan dia adalah orang yang pandai dari ilmu faraid. Ketika mendengar ini, alasan sang gubernur kenapa mengangkat bekas budak menjadi pemimpin Mekah. Dikarenakan dia adalah orang yang berilmu tentang agama ini. Ibnu atau Umar radhiyallahu anhu pun naam menyetujui apa yang diputuskan oleh sang gubernur tadi. Beliau mengatakan, sungguh aku telah mendengar. Nabi kalian mengatakan, Inna sesungguhnya Allah, Yarfa'u bihadadin aku aman, Allah akan mengangkat dengan sebab agama ini Beberapa kaum Beberapa orang Dan dengan Al-Quran ini pula Dengan agama ini pula Allah akan merendahkan yang lain Walaupun nasabnya tinggi Karena itu Kau muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya ingatkan Untuk diri saya pribadi Dan juga untuk segenap kau muslimin wal muslimat Sesungguhnya Al-fiqhu fid din Faham terhadap agama Mengerti tentang agama itu adalah sebuah tanda kebaikan yang amat-amat besar. Iya. Eh, amat-amat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada, man yuridillahu bihi khairan yufaqkihu fid-din." Eh, barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepada dia, maka Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Ya, maka kalau diantara kita ada yang faham, oh salat Nabi seperti ini, puasanya Nabi seperti ini, hari rayanya Nabi seperti ini, akhlaknya Nabi terhadap istrinya seperti ini, ajaran Nabi terhadap istri bermuamalah kepada suami seperti ini, dia tahu. Sesuai dengan hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini tanda kalau Allah telah menyukai dia. Kalau Allah telah menginginkan kebaikan untuk dia Iya, karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita rido ketika kita ini bodoh terhadap ilmu agama kita Jangan kita tenang ketika kita bodoh terhadap ilmu agama kita Kenapa? Ini tanda kalau kita adalah orang-orang buangan Ini tanda kalau kita adalah orang-orang yang jelek Ini tanda kalau kita orang-orang yang Naudzubillah min dalik Ternyata Allah tidak menginginkan Kebaikan untuk orang tersebut Iya, Semangat kita Untuk mencari sebab-sebab hidayah Untuk mencari sebab-sebab Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Mencari sebab-sebab Agar kita tergolong Orang-orang yang diinginkan kebaikan Oleh Allah uttabarakah wa ta'ala Ini dengan cara menuntut ilmu iya. Inna allaha wa malaikatahu iya. Sesungguhnya Malah inna Sesungguhnya Allah dan para malaikat, ya, wahalal art dan seluruh penduduk bumi hatal hitani enam, hatal hitani hingga hitan, ya. hitan ini ikan-ikan di lautan, wanamla fi juhriha dan hingga semut yang ada di lubangnya. La yusuluna alamu aliminasy khairah. Mereka semua bersolawat, bersolawat untuk seorang yang mengajarkan manusia kebaikan. Iya, dikatakan oleh para ulama, solawat dari Allah adalah pujian Allah kepada Dia di hadapan para malaikatnya. Adapun solawatnya para malaikat dan penduduk bumi, ya, baik yang di daratan ataupun yang di lautan, solawat maknanya adalah doa, doa ampunan, memohonkan ampunan, memohonkan hidayah kepada orang tersebut. Jadi ikan-ikan di lautan bersolawat, meminta kepada Allah. Agar ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah kasihani dia, ya Allah jaga dia. Ia. Buat siapa? Buat seorang berilmu yang dia mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Karena itu semangat pemusulim dan musliman. Semangat untuk punya anak-anak yang soleh dan solehah. Semangat untuk memiliki istri yang baik, yang taat kepada Allah. Suami yang baik, yang taat kepada Allah dan juga anak-anak yang baik. Ia. Na, yang mana anak yang soleh itu, Barsekallahu fiikum, dialah yang akan menjadi harta, ya, yang akan terus mengalir amalan soleh yang terus mengalir ketika orang tuanya sudah tidak bisa lagi beramal, ketika orang tuanya sudah di alam kubur tidak bisa lagi dia memperbanyak amalan agar menyelamatkan dia dari kengerian negeri akhirat. Orang yang telah mati tidak bisa lagi beramal. Yang bisa memasukkan dia ke dalam surga kecuali ketika hidupnya dia punya tiga hal, ih, eh, yang satu harta yang pernah dia wakafkan, iya, eh, sodakoh jariah maknanya pak kata para ulama harta yang jariah adalah wakaf, iya, eh, wakaf apakah untuk masjid, apakah wakaf berupa alquran, ya, eh, nam ataukah rumah sakit yang dia bangun untuk kaum muslimin. Dia wakafkan harta dia di jalan Allah. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat. Lihat, ketika dia punya ilmu di dunianya, dari ilmu agama dia ajarkan suaminya, dia ajarkan istrinya, dia ajarkan anaknya, dia ajarkan tetangganya. Dan kemudian ilmunya itu kemudian diamalkan lagi oleh murid-muridnya tersebut, oleh mad'u'nya tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga anak yang mendoakan dia, tetapi tidak sembarang anak, tidak sembarang anak. Rasulullah mengatakan wawaladun saleh anak yang saleh yang mendoakan dia. Eh dan anak yang saleh itu tidak tercipta sendirinya, tidak lahir sendirinya, melainkan ada perjuangan dari orang tuanya untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh. Eh demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala muat. Ya, demikian prestasinya. Ya, demikian prestasinya. Dia duta dari dutanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penegak hukum sekaligus pengajar ilmu agama. Beliau meninggal pada usia 38 tahun, usia yang sangat-sangat muda. Ya. Radif Mu'adh mengatakan "Kuntu rodifan Nabi." Aku membonceng Nabi. Rodif huwa alladhi tahmiluhu khalfak. Lihat, ini definisi rodif. Rodif adalah seseorang yang kamu bawa di belakangmu, aladhodhidabah di punggung hewan tunggangan. Ya. Jadi apa mana rodif? Bon, bonce, ya kan? Seseorang yang kau bawa di belakangmu di atas punggung hewan tung, tunggangan. Apakah motor, mobil, atau ke hewan beneran? Ya kalau sekarang mungkin sudah jarang nih hewan. Taib. Atadri, atadri maknanya hal ta'rifu, apakah kamu tahu? Hakkullah apa hak Allah? Ma yastahikuhu segala sesuatu yang menjadi haknya beliau afwan, segala sesuatu yang menjadi haknya Allah wa yaja'aluhu mutahatiman alal ibad, dan Allah jadikan perkara-perkara tersebut sebagai perkara yang diwajibkan, mutahataman perkara yang diwajibkan alal ibad kepada man? kepada para ham. Hamba. Segala sesuatu yang menjadi hak Allah Dan Allah jadikan hal tersebut Perkara yang diwajibkan atas para Hamba Hakul ibadih alallah Adapun hak hamba atas Allah Hak hamba atas Allah Maka tabahu ala nafsihi Sesuatu yang Allah tetapkan Pada dirinya Tafaddulan minhu wa ihsanan Sebagai bentuk karunia Allah Dan ihsannya Allah Jadi ini untuk menjaga adab ya. Ketika kita katakan Hak Allah atas hamba Maka artinya hak Allah yang wajib Ditunaikan oleh ham hamba Tetapi ketika kita mengatakan Hak hamba atas Allah Kita tidak boleh mengatakan ini hak hamba Yang wajib ditunaikan oleh Allah Tidak boleh, ini tidak adab Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama mengatakan Hak hamba ini adalah sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk dirinya. Allah tetapkan untuk dirinya diberikan kepada hamba sebagai bentuk karunia. Ya, karunia. Ya, ya. Ihsan yang Allah kepada ham, hamba. Kenapa? Karena kita tidak boleh mewajibkan Allah Subhanahu Wataala. Ya, tidak boleh. Lalu kita samakan dengan manusia. Wahai bos, saya sudah bekerja untukmu. Maka kamu wajib memberikan hak saya. Tidak. Untuk Allah tidak boleh demikian. Iya, ketika kita melakukan hak kita maka apa yang Allah balas itu adalah karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada kita dan Allah di sisi lain Allah tidak pernah mendulimi siapapun. Balasan Allah itu jauh lebih besar dibanding amalan si hamba. Akan tetapi tetap si hamba tidak boleh ya mengatakan ini kewajiban Allah atas saya. Demikian ya, itu hak. Nama itu adat. Terima. Masih banyak ya Masih halaman lagi Sudah habis kita bantu Masih ada lagi nah. Katanya sudah otokopi lagi Oh mahat Abahnya belum Bismillah Sekalian latihan baca kitab Ya mengecek Praktek Taib -tai> Sekarang Ketika Muad ingin memberikan kabar gembira ini, minta izin kepada Rasulullah untuk memberikan kabar gembira ini kepada manusia, Rasulullah katakan la tubasyirhum. Jangan kamu berikan kabar gembira ini fayattaqilu nanti mereka hanya bersandar. Apa maknanya? Ya'tamidu 'ala dzalika. Nanti mereka hanya akan bersandar atas hal itu. yang penting saya tidak berbuat syirik. Fayatruku tanafusah hingga akhirnya mereka tidak mau lagi berlomba-lomba fil a'malish shalihah pada amalan-amalan saleh. Yang akhirnya hal seperti ini justru akan membuat mereka terus melakukan do dosa, tidak salat ya. Naam, tidak mau saum dan lainnya, tidak ada kewajiban-kewajiban ya. Kalau orang sudah terbiasa dengan pengertian seperti ini yang salah. <tuh> al makna al ijmalil hadis, makna global dari hadis ini. Anna nabiy sallallahu alaihi wasallam arada Sesungguhnya Nabi SAW menginginkan Ayubayyina wujubat tauhid Untuk menjelaskan wajibnya tauhid Alal ibadi atas para hamba wa Dan menjelaskan keutamaan tauhid Jadi di dalam hadis ini Nabi ingin menjelaskan tentang wajibnya tauhid Atas hamba dan keutamaan tauhid Fa'al qadhalika bisigotil istifham. Nabi mengutarakan hal itu dengan konteks pertanyaan. Iya, dengan bentuk pertanyaan. Wahai Mu'ath, kamu tahu tidak? Demikian. Kenapa liyakuna auqaafin <tik> nafsi? Hal tersebut bisa auqaafin <tik> nafsi. Jadi lebih kuat di jiwa. Ya kalau ditanya kan ada kagetnya gitu kan. Terus mikir. Kalau sudah mikir lalu tidak tahu, maka dia pasti akan mencoba untuk mendengar dengan seksama dan memahami jawaban dari pertanyaan yang tadi dia tidak ta tidak tahu. E. Eh. Karena itu pendidikan dengan tanya jawab itu lebih bagus. Wa ablagha fi fahmil muta'allim dan akan menjadi lebih sempurna pada pemahaman muta'allim, orang yang belajar. Falamma bayyana <tantik> sallallahu <kaedah> alaihi wasallam li Mu'adzin fadla Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'ad keutamaan Tauhid. Istadhanahu mu'adun ayyuhbiro dalika an-nasa. Ya, Mu'ad pun meminta izin kepada Nabi. Untuk mengabarkan hal itu kepada manusia. Tujuannya agar mereka mendapatkan kabar gembira. Famanahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam min dalik. Tapi Nabi melarang beliau untuk melakukan itu khaufan nabi khawatir min ay dan nasu ala dalik nanti manusia akan bersandar kepada itu saja fayuqallilu minal amali salihah hingga mereka pun ya nanti sangat minimal ya na'am sangat meremehkan ya untuk amalan-amalan salih. So iya. Na'am bukan meremehkan jadi mereka tidak semangat untuk berlomba-lomba. Iya. Munasabatul hadis lil bab ya, Kesesuaian hadis ini dengan bab Sekarang apa? Korelasi, kaitan hadis muat ini dengan bab yang sedang kita baca Anna fihi tafsirat tauhid Sesungguhnya di dalam hadis ini ada tafsir tauhid Bi anahu ibadatullahi wahdah la syarikalahu Tafsir tauhid adalah beribadah kepada Allah saja Dan tidak menyekutukan Allah ini ya tafsir Tauhid. Apa tafsir Tauhid? Beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah. Ma yustafadu minal hadith. Apa sekarang yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Faidah yang pertama. Tawadu'un Nabi alaihi wasallam. Haythu rakibal himaro wa ardafa alaih. Faidah yang pertama dari hadis ini adalah betapa rendah hatinya Nabi. Tawadu'nya Nabi. Ya, ketika beliau mau naik himar, himar adalah kendaraan yang sangat sederhana ketika itu, mungkin kalau kita becak sekarang atau apa? sepeda, ya. Tidak mewah. Wa'arda fa'alaihi, selain itu beliau juga mengajak orang untuk membonceng. Khilafan ma'alaihi ahlul kibar, ini berbeda dengan apa yang biasa ada pada orang-orang sombong. Orang sombong, ya, na'am, ingin mobilnya yang paling bagus, ya, paling mewah dan setelah itu hanya dinaiki oleh dia atau istrinya saja atau anaknya saja. Nam tidak mau dia membonceng orang lah orang lain. Faidah yang kedua, jawazul irdafi ala Hadis ini menunjukkan bolehnya membonceng di hewan tunggangan. Iya. Idaka natatiq dalik, apabila hewan itu mampu. Ya. Jadi boleh tidak kita membonceng di hewan tunggangan kuda misalnya ya, atau unta ya. Nah, barakallahu fikum. Jawabannya boleh selama hewan itu mam, mampu. Iya. Yang ketiga, ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab. Ya, ta'lim pendidikan dengan metode tanya jawab. Ya, dalam hadis ini ada faedah untuk kita, salah satu model pendidikan adalah tanya jawab. Yang keempat, anaman su'ila ammal ya'lamu. Yambagilahu ayyaqula Allahu a'lam Sesungguhnya barang siapa yang ditanya terhadap sesuatu yang dia tidak tahu hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Di dalam Islam tidak boleh asbak, asal tebak atau asbun asal bunyi. Iya, oh sepertinya ini halal, oh sepertinya ini haram, bagi saya ini halal haram. Iya, tapi dia tidak bisa mendatangkan dalil tidak boleh. Di dalam hadis ini Mu'adz mengajarkan kepada kita ketika ditanya muat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, tetapi karena sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, kita katakan Allah yang lebih tahu. Allahu a'lam. Faidah yang kelima dan ini juga adab nabi dan ada para malaikat, ya. Nah, yang kelima. Ma'rifatu hakillahi alal ibad. Mengetahui hak Allah atas para hamba. Apa hak Allah Ayat buduhu wahdahu la syarikalahu agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah. Faidah yang ke-6. lam yajtanib asyrika lam yakun atiyan bi ibadathillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Faidah yang ke Sesungguhnya man lam yajtanib seseorang yang tidak menjauhi dirinya dari kesyirikan. Dia tidak menjauhi dirinya dari kesyirikan Lam yakun atian bi ibadatillahi hakikatan. Ya, pada hakikatnya orang ini bukanlah seseorang yang telah beribadah kepada Allah. Ya. Walau abadahu fisure, walaupun pada satu gambaran dia ibadah, dia sholat kok, dia zakat kok, dia haji kok. Ya. Tapi ketika bersamaan dengan ibadah-ibadah tersebut, dia tidak meninggalkan kesyirikan Maka pada hakikatnya orang itu bukan orang yang ibadah kepada Allah Kenapa? Yang Allah inginkan Dia beribadah kepada Allah saja Sajanya itu penting Dia hanya beribadah kepada Allah Tidak kepada yang lain Yang ketujuh Fadlu tauhid, Keutamaan tauhid, Wa fadlu man tamas sakabihi Dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengannya Apa keutamaan tauhid? Bisa masuk surga ada yang masuk surga langsung tanpa dihisap lagi, tanpa dihitung lagi oleh Allah dosa-dosanya. Langsung dia masuk surga. Ada yang dia mampir dulu ya karena dosa-dosanya ya diampuni dengan cara dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian setelah itu Allah masukkan dia ke dalam surga karena dia bertauhid. Karena dia tidak sebagai seorang yang musyrik. Faidah yang kedelapan. Tafsiru Tauhid Hadis ini menafsirkan Tauhid Wa ibadatul ibadatullahi wahdah Tafsir Tauhid adalah Ibadah kepada Allah saja Wa tarkus syirki dan meninggalkan kesyirikan Yang ke sembilan Istihbabu bisyaratil muslim Bima yasurruhu Disunahkan memberikan kabar gembira Untuk seorang muslim Sesuatu yang menyenangkan dia ya, Jadi sunnah sebenarnya Membuat orang senang Apakah dikasih hadiah atau didoakan atau ketika sakit dia dikunjungi ya atau diberikan kabar gembi, gembira iya yang ke-10 jawazu ilmi lil maslahah bolehnya menyembunyikan ilmu ketika ada satu maslahat ya seperti tadi Rasulullah tidak memberikan na'am ilmu ini kepada yang lain hanya kepada Mu'adz ya ketika Rasulullah tahu manusia ketika itu belum siap untuk menerima ilmu tersebut yang ke-11 ta'addubul muta'allim Ma'amu alimihi, ya. Hadis ini menunjukkan bagaimana adab orang yang belajar kepada gurunya, ya. adab kepada orang, yang, adab seorang yang belajar kepada orang yang mendidiknya. Iya. Taib ini yang kita baca dan kita rohat sebentar, Insyaallah kita lanjutkan buku kita yang kedua. Wallahu a'lam biswasam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu aalihi wasahbihi wa, wa, wa ma'ala walahu haula walakuwata illa billah mabat. Kau Muslimin wal Muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Insya kita akan baca sedikit buku kita yang kedua. Ya, setelah kita barokallahu fiikum, naam membaca panjang tadi buku kita yang pertama. Insya tidak akan lama ini buku yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita mengetahui bahwasannya menggulung rambut ya menjadi satu ikatan kemudian ditaruh di belakang kepala atau di atas kepala ini adalah perkara yang tidak boleh di dalam Islam ya perkara yang tidak boleh di dalam Islam dilarang iya naam dan hal, dalilnya adalah hadis rasulullah saw Riwayat muslim halaman 15 kita kemarin sampai di sana ya kita baca halaman ke-15 dan itu baris ketiga dari atas. Ya. Kolah Rasulullah an Abi Hurairah fi hadisin towil dari Abu Hurairah pada hadis yang panjang. Kol <kala Rasulullah> Abu Hurairah mengatakan Kolah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda sinfa nimin ahlin nar lam arohuma dua kelompok dari kalangan penduduk neraka yang aku belum melihat keduanya, iya. dua kelompok dari kalangan penduduk neraka yang aku belum melihat keduanya. Kaumun ma'ahum siyatun, yang pertama adalah satu kaum yang bersama mereka ada cemeti, pecut. Ka'adna bil bokor, pecutnya itu seperti naam apa ekor-ekor sapi yadribu bihannas yang dengan cemeti itu dia pukul manusia. Iya, dia mendzalimi manusia, dia pukul manusia, ya, tanpa alasan yang benar. Eh. Iya, ini masuk kepadanya pemimpin yang dolim masuk juga yang lain. Iya. Pokoknya dia menyakiti saudaranya muslim tanpa ada sebab yang dibenarkan. Eh. Wanisaun kasiyatun ariyatun. Lihat Kelompok yang kedua, ini untuk jadi pelajaran bagi kita wahai kaum Muslimat. Ya, kalau dikatakan ya perbuatan ini adalah penduduk, perbuatan penduduk neraka, ya jadi terancam dengan neraka. Atau di hadis tersebut di larangan tersebut Nabi mengatakan Allah berlepas diri, Rasulullah berlepas diri. Atau dalam sebuah hadis Rasulullah katakan termasuk dosa besar. Maka konteks-konteks yang seperti ini. Menunjukkan kalau perbuatan tersebut adalah dosa besar. Dan apa yang kita baca di dalam hadis ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sinfaanimin ahlinar. Dua kelompok dari penduduk neraka. Jadi terancam dengan neraka. Walaupun kita tidak katakan dia kafir. Tidak. Kenapa? Karena penduduk neraka belum tentu dia seorang yang kafir. Bisa dia seorang muslim yang bermaksiat. Iya. Iya. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan bahwasanya Barakallahu fiikum Dosa ini adalah dosa besar Bukan dosa kecil Apa beda dosa besar dengan dosa, dosa kecil? Dosa kecil itu bisa diampuni dengan amal soleh Dia berwudu ya, Hapus dosanya Ia, Dia bersodakoh Hapus dosanya Ia, Kata para ulama Dosa yang dihapuskan dengan amalan soleh Ini dosa kecil tapi kalau dosa besar ini hanya bisa diampuni oleh Allah dengan taubat. Ya, Diampuni Allah ketika di dunia dengan cara tau taubat. E, maka nah, perlu kita perhatikan dua kelompok ini adalah pelaku dosa besar. Yang pertama siapa? Satu kaum yang selalu membawa cemeti pecut yang dia pukuli manusia dengan naam cemeti tersebut. E, Orang-orang dolim yang memukul manusia manusia tanpa alasan yang benar. Kelompok yang kedua, nisaun para wanita. Mudah-mudahan ya ibu-ibu dan akhwat yang ada di sini di nafsim selamatkan oleh Allah dari dosa ini. Yeah. Yeah. Nisaun kasiatun ariyatun. Kelompok yang kedua adalah para wanita yang kasiat berpakaian ariyat, tapi dia telanjang. Dia berpakaian tapi hakikatnya dia telanjang Dijelaskan oleh para ulama siapa wanita yang pakaian berpakaian tetapi telanjang Satu bisa jadi karena dia berpakaian tapi tipis Sehingga menerawang bentuk tubuhnya Fungsi bajunya tidak Naam Tidak ada Yang harusnya menutup aurat justru malah menampakkan aurat Yang kedua dia berpakaian tetapi pendek Sehingga menyingkap sebagian tubuhnya Yang ketiga Barakallahu fiikum Bisa jadi pakaian tersebut nah, Sempit ya. Sebab yang ketiga Karena sempit Sehingga membentuk Aurat tubuhnya Ya Maka mulai dari sini perhatikan ini adalah dosa besar semingga mudah-mudahan kaum muslimat terlindungi, terbebaskan dari hal ini. Pakai pakaian yang syari ketika keluar rumah. Iya. Yang tidak mengundang syahwat orang lain. Iya. Kecantikan wanita itu terjaga di dalam Islam. Iya. Kecantikan wanita itu terjaga di dalam Islam. Dan hanya diberikan kepada yang berhak. Yaitu kepada sang suami. Iya. Tidak boleh seorang wanita keluar lalu mengundang syahwat orang-orang yang bukan mahrumnya. Dia berdosa. Dan dosanya bukan hanya ketika dia berpakaian dengan pakaian seperti ini. Tidak. Tapi ketika dia juga mengundang orang-orang lain juga berbuat do, dosa. Ya akhirnya laki-laki tergoda dengan melihat dia akhirnya dia berbuat dosa. Wanita ini penyebabnya. Naudzubillahimendari. Kemudian kata Rasulullah ma'ilatun mumilat. Dia orang-orang yang ma'ilat, ma'ilat dikatakan oleh para ulama adalah orang-orang yang berpaling wanita-wanita yang berpaling dari syariat Allah, tidak mau menjalankan syariat Allah, iya, meninggalkan perintah Allah, iya, melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Naudzubillahimin dahlik. Mumilat, ma'ilat. Dia berpaling dari syariat Allah. Kalau memilat, dia mengajak wanita-wanita lain untuk seperti dia. Mengajak wanita lain untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi syahid. Kepala-kepala wanita-wanita ini seperti punuk-punuk onta yang doyong, yang miring. Jadi tidak boleh wanita ya ketika dia keluar rumah menyanggur rambutnya walaupun dia pakai kemudian pakai kerudung tapi sanggulnya itu nampak, nampak. Iya di belakang kepalanya atau di atas kepalanya. Iya. Menunjukkan kalau dia rambut dia indah, rambut dia panjang, rambut dia tebal ya. Nah, barakallahu fiikum. Iya, Rasulullah gambarkan wanita penyeraka ciri-cirinya seperti ini. Maka dikuncir kalau mau dikuncir, tetapi jangan disanggul untuk menjadi satu. Apalagi ditambah dengan perkara-perkara lain dikonde dengan apa? rambut palsu atau dengan yang lain. Iya, bin Bas mengatakan termasuk juga larangan ini ketika dia menambahkan di atas rambutnya kain atau apa sehingga menunjukkan kalau rambutnya itu besar, lebat, panjang seperti itu kalau digulungkan menjadi besar, tidak boleh juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan untuk orang-orang yang seperti ini la yadkhulunnal jannah Wanita-wanita ini tidak akan bisa masuk surga. Walayajid wanita-wanita ini tidak akan cium bau surga. Wa inariha la yujadu min masirati kadza wa Walau walaupun ya, padahal buangis surga itu bisa dicium dari perjalanan seperti ini dan seperti ini. Ya dalam satu riwayat lain, ya, bau surga itu bisa dicium ketika perjalanannya masih 500 tahun. Perjalanan sepanjang 500 tahun dia sudah bisa mencium bau surga. Tapi untuk orang-orang yang punya sifat seperti ini, dia diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT. Sekali lagi, hadis ini bukan mengkafirkan pelaku dosa ini. Tidak. Akan tetapi hadis ini menunjukkan kalau perkara tersebut besar dosanya. Iya. Dia terhalang untuk masuk surga di sekian waktu lamanya. Iya. Kalau tidak di surga maka dia di diadab oleh Allah Subhanahu wa Kita lanjutkan. Wa qad fassaradul ulama'i. Kata Syekh Shalih Fauzan, sebagian ulama menafsirkan hadis mailat mumilat bi annahunna yatamassatnal mustah maila. Sebagian para ulama ada yang menafsirkan mailat mumilat maknanya adalah wanita-wanita yang dia menyisir rambutnya dengan sisir maila. Sisir maila itu adalah mustahbagah ya sisir yang biasa dipakai oleh para wanita jalang, wanita pelacur. Yumsyidna ghair wa yumsyidna ghairahunnatil kalmistah. Dan juga orang-orang atau wanita-wanita yang menggunakan sisir seperti itu untuk menyisir wanita yang lain. Iya, tetapi ini sekali lagi sebagian tafsir. Iya, sebagian yang lain dan ini yang dikuatkan oleh Sheikh Bin Baz. Bahwasannya ma'ilat mumilat adalah wanita yang keluar dari ketaatan syariat. Dan dia mengajak wanita lain juga untuk keluar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Alakulihal barakallahu ya Kita lanjutkan. Wahadihil na'am mushtoh nisa'il ifranj. Sisir yang seperti ini adalah sisirnya wanita-wanita Eropa wa man hadwa hadwahunna min nisaail muslimin dan orang yang meniru gaya mereka dari kalangan wanita muslimah. Iya. Naam, intinya barakallahu fikum ya. Naam, kita adalah orang-orang yang mulia di mata Allah. Iya. Allah pemilik alam semesta ini mengatakan ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, wa amil shalihat dan orang-orang yang beramal saleh ulaiika khairul bariyah. Innal ladzina amanu Wa amilus salihati ula ikahum khairul baria. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka sebaik-baik manusia. Tapi untuk orang-orang kafir Allah katakan Inna ladina kafarumin ahlul kitabi wal mushrikina finarijahan nama kali dina fiha ula ikahum sharul baria. Untuk orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ataukah dari orang-orang musyrikin Allah katakan mereka orang-orang yang masuk ke dalam neraka ya kemudian Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah adalah sejelek-jelek manusia maka jangan sampai orang yang telah Allah muliakan dengan iman dengan Islam dengan amal soleh lalu mereka malah meniru-niru orang-orang yang sudah jelek yang telah dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang kita baca mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma bihamdik ashhadu alla ilaha ila wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh